Allahumma barakatu Alhamdulillahillahi rabbil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku kulli syaiin qadir asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Alhamdulillah puji syukur milik Allah pada siang ini kita bisa melaksanakan salat berjamaah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 Saya mohon itu. Saya harus bagaimana lagi menyampaikan itu? Begitu. Harus bagaimana? Jadi saya mohon teman-teman malam itu harus ada ada tidur. Ya. Ada tidur, tapi dari sekian tidur Anda ada tahajud. Saya enggak suka Anda malam enggak pernah tidur, enggak ya, bagus. Ya. Terus siang saya enggak mau teman-teman di sini puasa aja, itu enggak bagus. Karena ya, bos. Paling maksimal saum Daud.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 li likan nikam ki, kita kita Bu, apa apa ya. sehari-seayat seayat step by step nah ini yang dijelaskan di dalam surat al-baqarah ayat 286 la yukallifullahu nafsan illa wusaha lakukan secara bertahap kemudian yang ketiga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 Betul semua. Iya kan? Aduh enggak percaya coba. Ya, Ih, setelah salat nanti kan pulang ke tempatnya masing-masing kalau ada waktu luang, ambil aja Quran. Auudzu billahi minasy syaithonir rajim. Shadaqallahul adzim. Betul semua. Karena tidak ada seorang pun yang menyalah menyalahkan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 Wallahi mafisa mawati wa mafil arud wallaquadhu asyainaladina wudhu. Jadi ada seperti orang apa kata orang Sundanah yeah. agernyem itu sunnahnya. Jadi dan juga tidak perlu teman-teman seperti kori dan kori ah. Amin. Um gitu di kantor sorangan gitu, enggak enggak usah. Jadi. Gitu.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 <laughs> Kok anda nanya kataknya gimana? Nyamati, saudara-saudara. Hanya maksud saya si katak itu nggak bedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan panasnya 70 derajat celcius, katak dimasukin dia berontak, ingin keluar, dia nggak nyaman. Nah, cara yang paling bagus adalah airnya anget kuku si katak itu masukkan dan di bawah panci itu kasih panas, ya kasih api yang kecil banget sehingga naiknya si suhu itu bertahap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 yang sinetron tu, yang kayak mau saling ngesun tu cuma lab, lab, nah, kepotong aja gitu ya, lab, terus lama-lama lab, -lama, lab, lab, nah nanti hmm, biasa orang tu jadi ah biasa aja, ni nggak percaya itu yang gitu, tu ada dalam teori pengaruh media itu, ya. Hayat sekarang lah dengar-dengar katanya majalah Playboy mau masuk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 jam 2, ya gitu nah jam 2 bosan ya kan udah lelah gitu ya maksud saya jam 2 sampai jam setengah tiga udah gitu tidur dulu nanti pas adzan subuh bangun gitu ya nah nanti kalau udah bosan itu udah kira-kira ada titik jenuh anda sholatnya sebelum tidur Nabi kadang-kadang sholat se euh, sebelum tidur witir tiga rakaat nah jadi divariasikan ya biasa biasanya saum senin kamis senin kamis ah variasikan